Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wa al salatu wa salamu ala al rasulullah Nabi al Muhammadin wa adihi wa sahbihi wa man wala Asyadu anna ilaha inna Allah wa anna muda sharika lah Asyadu anna Muhammadin wa rasuluh Allah Ta'ala si kitabihin kareem Ya ayyuhaladzina amanatakullaha akal buqati Ya Qulata mutunna illa wa antum muslimun kemaba. Ayuhlah hamba-hamba Allah, bapa dan ibu sekalian. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Pertama nikmat Islam dan nikmat iman karena itu adalah nikmat yang sangat berharga sekali untuk kehidupan kita. Tema kita yaitu tentang adab bertetangga Kenapa kita penting untuk memperhatikan masalah tetangga Karena tetangga orang yang hidup yang paling dekat dengan kita Di saat kita pergi, tentu tetanggalah yang kita amanahi untuk menjaga rumah kita Maka dari itulah perhatian Islam tentang masalah tetangga yang besar sekali Sampai-sampai Rasulullah SAW bersumpah dalam hadisnya Wallahi la yu'min, demi Allah tidak beriman Wallahi la yu'min, demi Allah tidak beriman Lalu ditanya, siapa wajah Rasulullah Rasulullah alladzi la ya'manu jaruhu bi iqami. Itu yang tetangganya merasa tidak aman dari ya, kejahatannya. Bahkan dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maza la Jibril. hatta wana tu'anna <tik> wa sayuwarridhuh." Senantiasa Jibril berwasiat untuk berbuat baik kepada tetangga Sampai-sampai aku mengira bahwa Tetangga akan mewarisi tetangga yang lainnya Ini menentukan betapa agungnya hak ketetanggaan dalam Islam Maka kita penting untuk memahami Apa hak-hak tetangga yang harus dipenuhi oleh kita sebagai seorang muslim Namun sebelumnya kita ingin mengetahui Siapa sih tetangga Kapan disebut tetangga Apa batasannya tetangga Ikhlilaf para ulama tentang Batasan tetangga Menjadi beberapa pendapat. Sebagian ulama dan ini madhab syafiyah dan hanabilah Mengatakan Tetangga itu Hitungannya 40 rumah Kanan, kiri, depan, belakang dan mereka membawakan sebuah riwayat Tentang bahwa Rasulullah mengatakan ya Waljar arba'in ba'itan Yaitu tetangga itu batasannya 40 rumah Namun hadis ini seluruh ulama hadis bersepakat Bahwa hadis ini sangat lemah Tidak bisa dijadikan hujah Sebagian ulama berpendapat tetangga itu adalah yang biasa pergi ke masjid Yang bisa pergi ke masjid dengan jalan kaki Yang berkumpul di masjid itu Maka itulah tetangga Sebagian ulama lagi mengatakan Pendapat-pendapat yang lain Namun karena tidak ada dalil Makanya terjadi perselisihan Para ulama mengenai Kapan disebut tetangga Ada sebuah kaedah mengatakan fikih ya, Dalil yang tidak ada batasannya dalam syarihan Maka batasan itu dikembalikan kepada adat istiadat Maka karena memang masalah tetangga ini tidak ada batasan dalam syarihan Tidak ada dalil yang memberikan batasan secara jelas Kapan atau siapa disebut dengan tetangga Maka pada waktu itu kita Serahkan hal itu kepada adat istiadat Di negeri kita Saya yakin ya, Rumah yang dekat Dengan rumah kita itu pasti Disebut tetangga, semua sepakat Cuma masalahnya adalah Batasannya Berapa rumah itu jadi masalah Karena memang dalilnya tidak sahih Dan tidak ada hadis yang sahih Masalah ini Maka kita kembalikan lagi kepada Apa namanya Uh, adat istiadat Allah SWT Di dalam Al-Quran Membagi tetangga menjadi dua Yang pertama Al-Jari Dil-Qurba Tetangga Dil-Qurba -Dil Dan yang kedua Wal-Jari -Wal junub. Terjadi persisian Para ulama tafsir ketika menafsirkan makna al-jaril kurba dan al-jaril junub pendapat pertama mengatakan al-jaril kurba artinya tetangga dekat sedangkan al-jaril junub artinya tetangga jauh dan kebanyakan para ahli tafsir mengatakan al-jaril kurba artinya tetangga yang mempunyai kerabat ya keteluargaan dengan kita dan nasab Sedangkan al-jaril junub artinya Tetangga yang tidak mempunyai Dan tidak memiliki kekerabatan Dengan kita Dan kedua-duanya Bapak sekalian adalah tetangga Dan para ulama mengatakan Tetangga itu bukan hanya Sebatas tempat tinggal <tuh> Tapi lebih umum Dari itu Antum ya Di kantor Ada tetangga Antum di pasar jualan ada tetangga, bahkan antum duduk di pesawat pun ada tetangga. Maka itu semua masuk di dalam makna tetangga. Iya. Maka itulah tetangga yang Alquran Islam yang harus kita kenali siapa tetangga kita sehingga kita pun tahu bahwa dia adalah hak. Iya. Dan tetangga dibagi oleh para ulama menjadi tiga. Yang pertama tetangga mukmin yang merupakan karib kerabat kita. Yang kedua tetangga mukmin tapi bukan karib kerabat kita. Yang ketiga tetangga non muslim. Adapun tetangga yang muslim dan dia karib kerabat kita maka dia mempunyai tiga hak. Hak pertama hak tetangga, hak kedua hak muslim, dan hak ketiga hak karib kerabat kita. Jadi kalau kakak kita, paman kita, adik kita kebetulan menjadi tetangga kita, berarti dia punya tiga hak. Ya, hak tetangga, hak karib kerabat, dan hak muslim. Hak hak muslim apa ya, pak? Yang disebutkan dalam hadis hak muslim atas muslim yang lainnya ada enam Kalau bertemu ucapan salam Kalau sakit jenguk dan yang lain Hak tetangga nanti kita akan sebutkan Hak karib kerabat untuk selatu Ya kepada dia Yang kedua yaitu tetangga muslim Namun tidak punya hubungan nasab Maka dia hanya punya dua hak saja yang pertama hak Muslim, yang kedua hak tetangga, dan yang ketiga tetangga yang non-Muslim, maka dia punya hak satu hak, hak apa itu? Hak tetangga saja. Ya. Yeah. Lalu apa hak tetangga yang harus kita pelihara? Maklumat Islam Azza wa Jalla. <tuh> Apabila dia tetangga kita seorang Muslim, maka yang hak haru yang hak yang harus kita pelihara adalah anyuhib balijari mayuhib bulinasi. Hendaklah ia menyukai untuk tetangganya apa-apa yang ia suka untuk dirinya, dan hendaknya ia tidak suka untuk tetangganya apa-apa yang ia tidak suka untuk dirinya. Dan ini juga mencakup baik Muslim maupun non-Muslim. Bapa suka enggak tetangga kita berbuat gaduh dan mengganggu diri kita? Tidak suka. Kita pun tidak boleh suka untuk mengganggu tetangga kita. Bapa suka kalau tetangga kita berbuat baik kepada kita? Suka. Kemungkinan pula kita pun harus suka diri kita berbuat baik kepada dia. Dan inilah yang dimaksud dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum Harta yohib bagi akhihi, ma yohib bagi nasri milaf ayir. Tidak beriman seseorang dari kamu sampai ia suka untuk saudaranya, sebagaimana ia suka untuk dirinya dari kebaikan. Ia, ya. kita tidak ingin menjadi tetangga yang suka mengganggu tetangga orang, orang lain. Karena dalam Islam sudah kita sebutkan kami hak tetangga itu besar. Ya. Maka dari itulah kita tidak boleh Mengganggu tetangga kita Dengan berbagai macam cara Kadang ada orang <coughs> ya, Mengganggu tetangga dengan Murotal Al-Quran ya, Sehingga tetangganya tidak bisa Tidur gara-gara kita Apa namanya Setel kaset murotal Kencang-kencang Boleh tidak Boleh gak? Kan baca Qur'an bagus Hah? Baca Qur'an bagus loh Boleh kan? Baca Qur'an bagus pak Tapi kalau mengganggu tetangga Tidak boleh Ada sebuah hadis Dari lagu Daud Bahwa Rasulullah SAW masuk ke dalam masjid Masuk kemana? Ke masjid <tuh> Rupanya didapati para sahabat sedang sholat, masing-masing sholat sholat sunnah, dan rupanya mereka mengeraskan bacaannya masing-masing. Akhirnya Rasulullah SAW. Alainakul lakukan muna jin robba. Ketahuilah setiap kalian sedang bermunajat kepada robbnya. Falayicharba abu kum ala ba'at. Janganlah sebagian kalian mengeraskan bacaannya mengganggu yang lain. Baca Quran bagus pak, tapi kalau baca Quran tuh mengganggu tetangga nggak pak? Iya. Yeah. Ah saya mau setel kaset ceramah ah biar tetangga saya dengar. Disetelnya kencang-kencang. Kira-kira tetangga mau terima nggak? Belum tentu. Bisa jadi tetangga lagi ngantuk butuh istirahat lagi sakit gigi dan yang lainnya. Dari mana anda tahu bahwasanya tetangga itu pasti akan dengar kita? Yang ada pasti ngomel-ngomel. Siapa -ngomel. sih orang pagi-pagi, ya, terus setel, terus ceramah kenceng banget gitu kan? Bisa mengganggu, bisa. Maka dari itu ya, Amin. Waalaikumsalam. Walaupun itu sifatnya ibadah, walaupun itu sifatnya baca Quran ataupun zikir. Tapi kalau sudah mengganggu tetangga, tetap tidak boleh. Ya, tidak boleh. Apa ya, Islam mengazab ma ummah? Maka kalau kita tidak suka diganggu oleh orang, kita pun jangan suka mengganggu orang. Kalau ada tetangga berkata, ya terserah saya dong. Ya, saya mau gimana gimana ke? Ini kan kemerdekaan saya kita katakan anda punya kemerdekaan tetangga anda pun juga punya kemerdekaan kalau anda merdeka ingin bersuara keras hak tetangga anda pun merdeka tidak mau diganggu tidak bisa dalam hal ini aval Islam azza wa maka itu yang pertama ya aval Islam azza yang kedua ya hak tetangga ada muizahi dii bi ayyi syai'in min qaulin aw 'amal. Jangan mengganggu dia dengan perkataan maupun perbuatan. Semua segala sesuatu yang bisa mengganggu tetangga tidak boleh. Baik dengan perkataan, perbuatan ataupun dengan kata-kata. Pada -kata. ada maaf ya. Kita ini kalau ngomong sama orang, sama tetangga suka nyelakitin. Jangan nyelakitin. Nakik itu nyakitin hati, bang. Ada sebuah hadis dan hadis ini disebutkan adalah Al-Mudiyi dalam kitab Tarjih buat Tarim dan hadis ini sahih. Dilaporkan kepada Rasulullah seorang wanita. Yuk seru min solatin lain, banyak solat malamnya. Wasau banyak puasanya. Wa Banyak sedekahnya Lakinna hu yukdi Jiranahu milisani Tapi dia suka Menyakiti tetangga dengan lidahnya Bagaimana wanita ini Ya Rasulullah Atau selapa La khairah fiha Tidak ada kebaikan pada wanita itu Hia finnar Dia dilengah diberapa Bayangkan Wanita ini banyak sholat malam Wanita ini Banyak puasa Wanita ini Banyak segekah Tapi lisannya Sukanya kiti tetangga Dengan lidah lidahnya. Apa kata rasul? Tidak ada kebaikannya wanita ini Dia dalam api neraka Kok tidak ada kebaikannya gimana sih Bukannya dia sholat malam Bukannya dia apa namanya? sedekah dan yang lainnya. Tapi Rasulullah mengatakan tidak ada kebaikannya. Maksudnya, kalau ibadah itu memberikan kebaikan, tentu akan memberikan pengaruh. Di pun tidak akan menyakiti orang orang lain. Bukankah Pak, ibadah itu tiada lain tujuan yang paling agung adalah memperbaiki hati manusia, memperbaiki akhlak manusia. Nah, ternyata kok ibadah tidak memberikan pengaruh dalam tingkah Makanya Rasulullah mengatakan tidak ada kebaikan yang wanita itu Dia dalam api neraka Kemudian dikatakan lagi kepada Rasulullah Yang Rasulullah Satu lagi wanita yang sholat Sholatnya enggak terlalu banyak Hanya yang wajib-wajib saja Sedekahnya enggak banyak Puasanya juga yang wajib saja Bagaimana? Tapi dia tidak pernah menyakiti Tetangga Rasulullah ya fil jannah, Dia disuruh. Masyaallah sampai sampai demikian masalah rumah tangga apa namanya tetangga mengganggu tetangga berat di Allah. Bahkan mengganggu tetangga dosanya 10 kali lipat dibandingkan dengan mengganggu orang lain. At Rasulullah la yazni rajul bi ashrati niswatil lebih baik seseorang berzina dengan 10 Wanita daripada ia berzina dengan istri tetangga, maknanya lebih baik di sini bukannya boleh, Pak. Artinya, ya ber, berzina dengan istri tetangga itu dosanya 10 kali lipat dengan zina dengan wanita lain. Dan zina itu sendiri sudah dosa besar, gitu. Maka dari itu, ya, Alhamdulillah. Ini menunjukkan menyakiti tetangga pun juga dosanya 10 kali lipat. Dibandingkan dengan menyakiti orang lain Karena tetangga ini orang yang harus kita hormati Betul di alfak islam azabu. Kemudian yang ketiga Selalulah berbuat baik kepada tetangga Selalu berbuat baik kepada tetangga Kata Rasulullah dalam hadis Dibat muslim Mengkana yuminu billahi wal yawmil akhir Fal yuhsin ila Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat hendaklah ia berbuat baik kepada tetangga Ternyata pak, tidak cukup hanya sebatas tidak menyakiti tetangga Saya tidak pernah menyakiti tetangga kok, belum cukup Jadi gimana dong? Karena Rasulullah mengatakan fal yuhsin Hendaklah ia berbuat baik Rasul tidak mengatakan Jangan hanya sebatas apa Tidak mengganggu tetangga Tapi berbuat baik kepada tetangga Bagaimana berbuat baik pak Di antaranya Kasih hadiah Dan Rasulullah Siapa yang masak sayur Perbanyak kuahnya Jangan sampai tetangga Cuma mencium baunya doang pak atau bikin kue enak. Masya Allah tetangga sampai. Hmm, enak banget sih. Abang. Tapi gak kebagian. Gak boleh. Kalau kita bikin kue enak. Kalau kita bikin makanan enak. Dan itu. Tercium oleh tetangga. Tetangga harus dapat. Rasulullah mengatakan. <tuh -tuh. Perbanyak. Kuahnya. Ini bukan hanya sebatas kuah. Tapi semua jenis makanan yang mempunyai aroma Dan itu sampai ke tetangga kita Jangan sampai kemudian Kita tidak memberikan bagian Untuk tetangga Terbuat baik ya Kepada tetangga Ikhwata Islam Kemudian yang keberapa Yang keempat Muasatu Memperhatikan Keadaan tetangga Apakah dia Kekurangan, panggal Itu penting sekali akhirnya Kerana Rasulullah bersabda dalam reto berani Dan disesuaikan oleh Al-Hakim Dan disetujui oleh Al-A'ad-Dahabi Laisan mu'min Biladiyashba' wajarumu Jari'ud ila jambihi Bukanlah mukmin itu yang kenyang sementara tetangganya lapar. Orang yang beriman tuh nggak pernah sekalipun membiarkan tetangganya kelaparan. Ya, Ustadz, alhamdulillah saya mah tinggalnya di perumahan real estate. Jadi tetangga saya kaya semuanya alhamdulillah. Masalahnya kalau antum tinggal di kampung. Di situ ada orang miskin dan yang lainnya Menurut Antum tinggal di gerai estet dengan tinggal di kampung lebih enak manakah? Kalau menurut saya lebih enak di kampung Kenapa? Karena di situ kita bisa merasakan Ada orang miskin Kita lihat orang miskin Alhamdulillah kita bersyukur Kita merasa banyak kok nikmat saya yang Allah berikan kepada saya Tapi kalau Antum tinggal di gerai estet tetangga beli BMW, dia maksa nggak? Wah, akhirnya berlomba-lomba. Ya. ya, itu kekurangannya. Walaupun ada kelebihannya lain. Tapi kalau kita tinggal di kampung, kita melihat tetangga kita yang miskin, masya Membantu mereka besar pahalanya. Kita pun juga bisa merasakan bagaimana sakitnya orang yang kelaparan. Coba antum hmm. pikirkan, kalau antum seperti dia. Ya di waktu pagi antum enak ada makanan sementara tetangga kita nggak ada makanan apa-apa coba bayangkan kalau kita seperti dia rasakan maka dari itulah Rasulullah SAW mengatakan apa bukanlah seorang mukmin yang penyang sementara tetangganya apa lapar kalau kita tahu tetangga kita lapar kasih makan. Makanya Rasulullah pernah ditanya Ya Rasulullah ayul Islam khair Hai Rasulullah Islam apa yang paling baik Hai Rasulullah Kata Rasulullah toha, Yaitu kamu memberi makan Memberi makan Islam yang paling baik Bahkan ketika Rasulullah Rasulullah ditanya Ketika Rasulullah mengabarkan 'Inna Fil Sesungguhnya di dalam surga itu Ada kamar-kamar yang istimewa yurabu tuhu tuhuriha wa zuhuriha bagian dalamnya terlihat dari luarnya dan luarnya terlihat dari dalamnya saking indahnya itu kamar kemudian ditanya kepada Rasulullah ya Rasulullah buat siapa kamar-kamar yang istimewa itu kata Rasulullah liman at'am ta'am bagi orang yang memberi makan wa sallabillayli wan nasunyam dan sholat malam ketika orang-orang tidur, ya, waafshas salam dan dia menebarkan salam. tuh, ya ternyata orang yang suka memberi makan tetangga diberikan oleh Allah kamar-kamar yang istimewa. Ya. kalau kita lihat tetangga kita terlilit hutang, bantu dia. Banyak diantara kita pak maaf cuek sama tetangga Allah ya saya pernah melihat Ada satu keluarga Susah hidupnya Mereka anak-anak yatim semua Rupanya ibu dan bapaknya sudah meninggal Sementara kakaknya yang paling tua Dia yang mencari nafkah Dan ternyata kakak tertuanya sedang sakit berat Adik-adiknya pun kelaparan Sementara tetangganya kaya raya, makanya kita datangi tetangga itu orang itu miskin, kita bilang kenapa kamu bawa ke rumah sakit? Iya tuh tetangga saya, kami itu memang kaya, tapi pelitnya minta ampun. Insya Allah bayangkanlah, Muslim, Muslim, KTP-nya Islam, Islam, tapi Subhanallah tidak ada kepedulian sama sekali kepada tetangga. Tetangganya mau miskin, kaya, apa-apa, gede, mau, nanti Bodohannya namanya. Enggak ada Tidak boleh, Afi. Seorang mukmin punya sifat seperti itu. Tidak boleh. Iya. Kemudian, adab selanjutnya musyarakatu al-farah fil farah wal hazan wal <coughs> huzn. Hendaknya kita berusaha untuk merasakan kegembiraan tetangga dan kesedihan tetangga. Tetangga gembira kita ikut gembira Tetangga sedih Ikut sedih Padahal ya. kan Kalau kita melihat tetangga gembira Bisa beli mobil Kita suka apa? Panas Bukan malah gembira Iya gak? Padahal kita punya teman lagi cerita Mungkin teman itu niatnya ingin Mengamalkan firman Allah Wa amma bini mati rabbika Bahadis. Adapun dengan nikmat rohmu, ceritakanlah Eh dia cerita ke Antum InsyaAllah, Alhamdulillah saya bisa beli mobil Nikmat dari Allah Apa kata Antum? Alah baru itu ada cerita-cerita <SILENCIO> Ini ini yang, yang dosa siapa coba? Yang cerita apa Antumnya? Antumnya Kenapa Antum kau seudahkan mungkin dia ingin Bukan mau berbangga dia mau, bukan mau bersombong, tidak Tapi dia ingin memperlihatkan nikmat Allah Dia ingin mempraktekkan ayat Tapi kemudian kitanya malah sebuah bond sama orang Seharusnya kita sebagai seorang mukmin Pak Melihat tetangga kita gembira-gembira Melihat teman kita gembira-gembira Ketika teman kita gembira, Masya Allah Kok kamu gembira sekali hari ini? Ya. Iya nih, Alhamdulillah Allah berikan kepada saya nikmat hari ini Kenapa? Ya saya bisa beli rumah hmm. Alhamdulillah Barakallahu fiqh Doain Kak. doain. Ya. Semoga diberkahi rumah kamu itu Mudah-mudahan diberkahi Mobil kamu itu Kekayaan yang kamu miliki mudah-mudahan Berkah Masya Allah, coba kalau kita memperlihatkan Kegembiraan kepada saudara kita Ini enggak ketika dia sedih Kita melihatkan kegembiraan Ketika dia gembira kita melihatkan kesedihan. Tidak seperti itu seorang mukmin. Seorang mukmin itu yang ya, dia senantiasa merasakan kegembiraan seorang mukmin, tetangganya yang lain merasakan kesedihan yang juga. Ya. Ihwal Islam Maha Kemudian diantara antara ada tetangga yang lain dan sahahu, memberikan nasihat yang baik kepada tetangga kalau ternyata dia berbuat perbuatan yang tidak baik berikan nasihat karena terkadang kan tetangga kita mungkin melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat ada tetangga mabuk-mabukan ada tetangga main judi walaupun ingat kita tidak diperintahkan oleh Allah untuk memata-matai tetangga Yeah. Kalau tetangga berbuat maksiat Di dalam rumahnya Tidak perlu kita mata-matai Kalau kita punya tetangga Yang melakukan keburukan dalam rumahnya Tidak perlu kita mata-matai Kita itu memberikan nasihat Kapan Sebab ketika tetangga Memang jelas-jelas memperlihatkan kamu kemung Kemungkaran Maka kita nasihati sesuai dengan kemampuan kita Ini penting Bapak sekalian. yang yeah. Ini terkadang di kota Islam anza Kita ini terkadang punya tetangga yang kurang paham bagaimana tata cara mengikrari. Saya pernah di Jawa itu di daerah suatu daerah di daerah Bekasi sana ada seorang pengisi kajian di daerah situ, kemudian DKM-nya begitu bangganya dan berkata, "Alhamdulillah di kampung ini tidak ada satupun yang muslim 100% muslim Maka saya kembang Oh kemarin tuh ada tuh Ada orang non muslim ya, Kebetulan dia ngotrap di dekat rumah saya Wah saya gak mau terima Ada orang muslim-muslim Terus apa yang bapak lakukan pak Ya saya bikin kegaduhan Tiap malam biar dia pergi Ya, Pukul apa, apa, Pukul kalem lah Petasan lah apalah. Terus berhasil pak Oh, berhasil pergi dia Masya Allah Bangga lagi pak Jadi begitu pak ya caranya Sehingga akhirnya dia pergi Dalam keadaan Kesel dan berkata Emang muslim ku teroris hmm. ya. Bukan seperti itu pak Walaupun dia sebagai seorang non muslim Dia punya hak tetangga untuk dihormati Untuk tidak diganggu Dahulu Rasulullah punya tetangga Yahudi saja. Bagaimana baiknya Rasulullah kepada orang Yahudi? Tetap Rasulullah memberikan hadiah kepada orang Yahudi. Tetap Rasulullah tidak memberikan apa sesuatu yang menyakiti mereka. Kenapa kita tidak mengambil akhlak Rasulullah? Tapi kan saya nggak mau. Di sini ada tuan Muslim. Coba bayangkan Pak kata saya. Kalau bapak berakhlakul karimah, mungkin itu jadi sebab keislaman dia. Mungkin dia pengen tinggal di sini ini karena dia merasa mendengar tentang keindahan Islam Tapi gara-gara Bapak akhirnya Islam jadi tercoreng Seharusnya kita sebagai seorang Muslim lebih berhak untuk memperlihatkan akhlak Supaya apa? Supaya mereka tertarik bahwa inilah Islam Islam itu memang agama yang penuh akhlak dan adab Iya tidak? Iya Ya Rasulullah SAW menganjurkan kita berakhlak, tidakkah? Allah ya. Kami sampai kata Rasulullah, "Afdalul mukminina imanan. Mukmin yang paling utama keimanannya siapa? Ahasiulul Qolqol yang paling baik akhlaknya. Sampai sampai Rasulullah menjamin dengan surga yang paling tinggi bagi mereka yang baik akhlaknya Tetangga yang paling berhak untuk mendapatkan akhlak yang mulia dari kita Maka ya. dari itu Nah ini Kalau tetangga itu berbuat buruk Kita ingkari dengan cara yang baik Bukan dengan cara arogan kan kita ketika mengingkari kemungkaran itu Maunya puas-puasin pak, Tidak bisa seperti itu pak Mengingkari kemungkaran juga ada etika-etikanya Ada adab-adabnya Gak bisa Mengingkari kemungkaran hanya sebatas Kenapa? Semangat-semangat Bisa Makanya kata para ulama Orang yang ingin mengingkari kemungkaran itu Disyaratkan Tiga syarat Syarat yang pertama Berilmu tentang apa yang Ia ingkari Syarat yang kedua Dia harus punya sifat halim Meng, bisa menguasai emosi Syarat yang ketiga Dia harus punya sifat sabar Dan tidak tergesa-gesa Kalau tidak terpenuhi syarat ini Maaf, dia tidak boleh mengingkari penungkaran Karena bisa jadi Malah menimbulkan mudarat yang lebih Besar Belajar ya Oh belum Masarnya di sini saja jam berapa? Jalan Tiga, tiga empat. Maka ahwal Islam azzaikumullah. Jadi mengingkari tetangga pun juga harus dengan adab, dengan baik baik, dengan akhlak dan yang lainnya. Ya. Yeah. Kemudian adab bertetangga yang lainnya mengagung dan jar dan adam khianati mengagungkan kehormatan tetangga dan tidak boleh mengkhianati tetangga berbuat khianat itu haram maka pada waktu itu yaqul Islam mengkhianati tetangga lebih haram lagi karena tetangga orang yang hidup di dekat kita tetangga yang menjadi kepercayaan kita ketika kita pergi sudah sebagian sudah sebutkan ya kita akan titipkan kunci rumah ke tetangga ya nah, kalau tetangga kemudian mengkhianati kita masyaallah betapa tidak amannya kita kalau begitu sementara Rasulullah mengatakan kebahagiaan hamba itu ada pada empat kebahagiaan hamba ada pada berapa empat arbaatun minas saadah kata Rasulullah ada empat yang merupakan kebahagiaan hamba yang pertama apa Wanita istri yang soleh Yang kedua apa rumah yang luas Yang ketiga apa kendaraan yang yang nyaman Yang keempat tetangga yang soleh ya. Kalau antum punya tetangga yang tidak soleh Suka menyakiti saya yakin antum tidak akan bahagia. Maka dari itulah disinilah Islam ya, Sangat menganjurkan kita untuk Apa namanya Menghormati dan menjaga Hak-hak ketetanggaan Dan kehormatan mereka Dan tidak mengkhianati mereka Kemudian selanjutnya ya Afi, Melaksanakan hak-hak muslim Apabila memang Tetangga kita seorang muslim Seperti apa Kalau dia mengucapkan salam Assalamualaikum Kita ucap waalaikumsalam. Kalau kita ketemu kita hancurkan assalamualaikum salam. Kadang kita sama tetangga Cuman hai, pagi pak, pagi. Jangan pagi. Ya. Kalau bisa assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Nah, gimana kalau non muslim mengucapkan salam assalamualaikum? Jawabannya apa? Boleh jawab apa enggak? Terjadi perselisian barang lama. Sebagian ulama mengatakan jawab khusus Cukup dengan Wa'alaikum Saja Kalau ada non muslim berkata Assalamualaikum Maka cukup jawab Wa'alaikum Sementara sebagian ulama lagi mengatakan jawab secara sempurna Wa'alaikumussalam Berdasarkan keumuman ayat wa minha Apabila kalian diberikan salam Maka ucapan dengan yang sama Atau yang lebih baik dari itu Ya, ini terjadi ikhtilaf terutama tentang masalah menjawab salam muslim. Kemudian ya, kalau Islam, azakumullah. Hak muslim atas muslim yang lainnya apa? Apabila dia mengundang kita, datangi. Undangan walaupun cuma undangan makan apa namanya pisang goreng, datang, Pak. Eh, besok makan pisang goreng di rumah saya ya. Ya datang, datang, wajib, wajib Bahkan dalam satu riwayat orang yang tidak mendatangi undangan itu Dia sudah memaksihati Rasulullah Walaupun cuma mengundang minum kopi, datang Eh besok saya mengundang kamu minum kopi di rumah saya Selama kita tidak ada, ya udur Kecuali kalau udur, Aduh, maaf saya tidak bisa, besok ada acara, tidak masalah tapi sementara kita bisa dia mengundang kita, maka harus datang, Pak. Iya. Yeah. Harus datang, karena ini hak muslim atas muslim yang yang lain. Kalau dia sakit, jenguk. Kalau Rasulullah SAW nanti pada hari kiamat Allah akan berfirman kepada seorang hamba. Ya Abdi ini Mari. Wahai hambaku Aku sedang sakit Kata si hamba ya Allah Bagaimana engkau sakit Sementara engkau Rabbul Alamin Kata Allah Tetanggamu sakit kenapa kamu tidak jenguk dia Sampai-sampai kalau kita enggak jenguk tetangga yang sakit Ditegor sama Allah Nanti pada hari Pada hari kiamat Tetangga kita sakit Kata para ulama Walaupun dia sakit gigi Jenguk cuma sakit gigi doang, jenguk. Bapak tahu Pak, keutamaan menjenguk orang sakit itu luar biasa, Pak. Ada Rasulullah man ada maridun, siapa yang menjenguk tetangga di waktu pagi, sallallahi wasallam hatta yusy. Maka akan berselawat kepadanya ribu malaikat sampai sore hari. Dan siapa yang menjenguk orang sakit di waktu sore akan bersalawat kepadanya 70 ribu malaikat sampai pagi Bayangkan Amalannya nah, ringan cuma datang doa Doa, datang kemudian doakan Moga-moga cepat sembuh ya Ternyata malaikat sampai sore hari bersalawat kepadanya Belum? Belum? itu bukan ajar Ikut Islam aja ya? oh. Kemudian kalau tetangga kita bersin, aci. Coba kedengeran. Lu baca alhamdulillah, jawab yarhamukallah. Tapi terkadang kan ada tetangga yang sengaja beraci. Tekes ikras-krasin gitu kan. Dimain-mainin lah. J, padahal kata Rasulullah kalau bersintu hendaknya apa? Aljufit <tayuh> sauta hendaklah ia rendahkan suaranya. Ini perasit. <tayuh> J, ya. Maka kalau dia mengucapkan alhamdulillah kita ucapkan jar, jaro Kalau dia sakit jangan lupa melayatnya, mensolatkannya. Kalau bisa sampai menguburkannya. Kata Rasulullah Siapa yang mensholatkan Muslim dan sampai menguburkannya Maka dia pulang Dalam keadaan membawa dua kirab Satu kirabnya sebesar Gunung Uhud ya. Besar sekali Bapak Kemudian Afwan Islam Kalau kita mau menjual Rumah kita ini adab selanjutnya. Maka yang pertama kali kita tawarkan tetangga kita. Sebagaimana dalam hadis Nabi S.W.T. "Kanat lau ardon, taaroda bayaha, khaljiharibha ala jari. Siapa yang punya tanah dan dia mau menjual tanahnya tersebut hendaklah ia tawarkan dulu ke tetangganya. Kenapa? Karena tetangganya yang paling berhak dulu saya mau jual tan terumah rumah saya. Barangkali tetangga ada yang mau untuk beli rumah saya. Oh, tak mau, dah. Baru kita tawarkan kepada orang orang lain. Iya. Begitu ikhtiar Islam anzar kemunwar. Kemudian diantara hak tetangga yang lainnya sudah masuk isya. Tapi nak tercukup dulu. Insya Allah setelah sholat isya kita langsung tanya jawab ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Assalamualaikum Allah, tawasalamu Bagaimana menyikapi tetangga yang selalu cemberut? Padahal kita selalu Menegur sapa duluan. Biarin aja Pak dosanya buat dia. Bapak tegur, "Assalamualaikum, cemberut." Biarin aja dia yang dosa. Besok tegur lagi, tegur tambah lagi Jadi kita melakukan itu Yang pertama adalah Mengharapkan pahala Memang sih gak enak Dicemburutin Tapi Mudah-mudahan dengan langkah seperti itu Setidaknya yang pertama Kita memberikan pelajaran Yang kedua Yang penting kita dapat pahala gitu. Hanya kata para udama Diantara adab tetangga Sabar Menghadapi tetangga yang Tidak baik akhlaknya Memang ya, Kalau kita punya tetangga Seperti itu yang selalu cemburu Sama kita Seakan-akan memusul kita dan yang lainnya Kita tidak ada yang terbaik Kecuali kita tetap yang pertama Sabar Yang kedua berakhlakul karimah Ada sebuah hadis bahawa ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah dan berkata, "Wahai Rasulullah, saya punya kerib kerabat. Asiluhu wa qata'ani. Saya menyambung silaturahim dengan dia, tapi dia malah memutuskannya dengan saya. Wasma'u lahu al dan saya berusaha berbuat baik kepada dia, tapi dia malah berbuat buruk kepada saya." Apa yang harus saya lakukan kepada Rasulullah? Kata Rasulullah, "Ingkana kamu kultah kalau benar yang kamu katakan, maka an napa, maka an naka Seakan-akan kamu menaburkan debu panas ke wajahnya. Wallayyalullohu alikabohiran dan Allah akan terus membela kamu selama kamu terus berbuat seperti itu kepada dia Artinya kalau kita balas perbuatan buruk dengan perbuatan baik kita Seakan-akan kita menaburkan berdebuk panas ke wajah dia Kenapa? Karena dia hakikatnya dengan sikap seperti itu dia berbuat dosa Sementara kita tidak berbuat dosa Dan selama kita berbuat baik kepada dia Selama itu pula Allah akan membela kita Memang butuh kekuatan ya Kadang-kadang seperti itu butuh kekuatan. Bagaimana kalau kita ngasih makan ke tetangga tapi tetangga malah mencela makanan itu? Sambah dengan yang tadi, Pak. Kita kasih makan malah dicela. Ya udahlah, sabar-sabar hati aja. ya. harus sabar. mau gimana lagi? mau marah-marah dan karena marah-marah itu bukan solusi kadang kan kita kesel ya penting dikasih makan nyala lagi makanya malah adu mulut sama dia maka nggak ada manfaatnya kalah biarin aja besok besok saya nggak mau kasih lagi kadang kan hati kita dongkol kan gitu ah besok besok apain dikasih dikasih malah dicelak Ya, coba kasih lagi sama yang lebih enak dari itu Pak, ini kue pak harganya 200 ribu Mahal ini kue <tuh> ya. Mudah-mudahan dengan seperti itu dia mau malu ya. Anak saya hampir 2 tahun saya selalu menjaga agar tidak sering bermain dengan anak-anak tetangga yang nakal-nakal ya. Bagaimana yang harus saya lakukan? Susah memang kalau kita punya tetangga anaknya nakal Kenapa? Karena ketika kita pergi anak kita mungkin main sama dia Sehingga butuh kepada penjagaan yang ekstra ketat tapi sebetulnya bisa diusahakan dengan cara memberikan doktrin Karena anak kecil itu mudah didoktrin Kita ulang-ulangi aja, nak kamu jangan main sama dia, dia nakal Nak jangan kamu naik sama dia, ulang-ulangi gitu Nanti terekam sendiri sama dia Sehingga dengan seperti itu menjadi apa? Ya, Ketika dia mau main sama dia, dia ingat perkataan ibunya, dia nakal tapi kita pun harus memberikan solusi teman lain yang hanya sebatas Jangan main sama dia Dia nakal Tapi kita tidak memberikan teman yang baik Sementara yang namanya anak itu kan Pengennya main Dan dia butuh teman Pas Sambil kita memberikan doktrin seperti itu Sambil kita pun juga memberikan Solusi yang ter terbaik Buat anak-anak kita Ya yeah. Saya bertempat tinggal di lingkungan Yang rata-rata non muslim Dan sering mabuk-mabukan Bagaimana yang harus saya lakukan Ustaz Kalau Antum bisa pindah Ke tempat yang lebih banyak muslim Itu lebih bagus Kenapa? Mungkin Antum tidak mabuk-mabukan Anak Antum tidak selamat Yang Kita pikirkan bukan hanya diri kita Tapi keluarga kita dan anak-anak kita Bukannya Ya, kalau saya di situ kan bisa dakwah, silakan. Kalau Antum bisa berdakwah, memperlihatkan akhlakul karimah, mengajak manusia kepada kebaikan, alhamdulillah bagus. Tapi kalau Antum tidak memiliki kekuatan apa-apa, ya, mendingan juga cari tempat yang di situ, ya banyak orang soleh yang bisa kita juga beribadah kepada Allah secara tenang. Termasuk kan dalam hadis. Kata Rasulullah, takana qimankan aqbalakum wa turul qatala isatan wa tisdina nafsan. Dahulu, kata Rasulullah, ada orang yang sudah pernah membunuh 99 jiwa. Dia membunuh 99 jiwa. Lalu dia bertanya kepada seorang ahli ibadah dan berkata, "Saya sudah membunuh 99 jiwa. Masih ada taubat enggak kan buat saya?" Kata si ahli ibadah, "Tidak ada." Dibunuh oleh ibadat sehingga seratus jiwa dia sembuh. Lalu dia datang lagi kepada alim ulama dan berkata, saya sudah membunuh sepuluh 10, seratus jiwa. Saya masih ada pintu taubat, nah, Kata si alim ulama ini, amat ya pula bayi nakab bayi Apa yang menghalangi kamu untuk pertaubat? Tinggalkan negeri kamu yang tidak baik. Pindahlah ke negeri yang di sana banyak-banyak orang soleh Beribadilah kepada Allah bersama mereka Rupanya orang ini memang ingin bertaubat Akhirnya dia tinggalkan negerinya Menuju negeri yang di sana banyak orang soleh Tapi di tengah jalan meninggal dunia Sehingga malaikat Rahmat sama malaikat Azab rebutan Malaikat Azab berkata Ini orang tidak pernah berbuat kebaikan Malaikat Rahmat berkata, tapi dia mau taubat. Makanya Allah mengirimkan malaikat untuk jadi hakim. Ya, yeah. coba ukur, kemana yang lebih dekat? Ternyata lebih dekat ke negeri yang ia tuju sejengkal. Diambillah oleh malaikat Rahmat yang mulia. Makanya apa? Ya, yeah. kalau kita ingin punya dan bisa mendidik anak keluarga yang baik kita pun harus bisa menyediakan lingkungan yang yang baik tapi kalau lingkungan kita tidak baik di sana banyak di depan babok babokan di kanan berjudi yang ini berzina susah mendidik keluarga di di tempat seperti itu sulit dan ekstra ekstra sulit ya Allah Apakah Rasul bisa membagi adil cintanya kepada istri yang lain? Tidak bisa. Keadilan yang disebutkan dalam Al-Quran. Itu maksudnya adalah memberikan nafkah dan pembagian malam. Makanya ada dua ayat kan? Walau fiman wa inqibtum alla ta'dilu fawahidatan. Kalau kalian memang tidak mampu untuk berbus persikap adil terhadap istri-istri kalian, maka cukup satu istri saja. Sementara dalam ayat yang lain Allah matakan, walantas tatiu antak dilubainan nisa, walau harastu. Kamu tidak akan mampu bersikap adil terhadap wanita, walaupun kamu bersungguh-sungguh. Kata para ulama, ayat dalam surat An-Nisa yang dimaksud perintah adil itu adalah adil dalam nafkah dan adil dalam pembagian malam. Adapun ayat yang mengatakan kamu tidak bisa adil maksudnya dalam cinta dan jima karena bisa jadi yang satu lebih cantik lebih bagus yang satu kurang. Tentu jiwa laki-laki akan lebih condong kepada yang lebih cantik lebih kita cintai. Bagaimana Rasulullah SAW tidak bisa menyemaratakan cintanya terhadap istri-istrinya Ketika Rasul ditanya, ya hey Rasulullah Siapa yang paling kamu cintai? Aisyah Aisyah yang paling aku cintai Ternyata Rasul tidak bisa berbuat adil dalam masalah apa? Cinta Nah ini di luar kemampuan Di luar kemampuan kita Tapi Rasul adil dalam masalah nafkah Demikian pula adil dalam masalah pemberian malam Bagaimana adab menjenguk tetangga non Muslim yang sakit menurut syariat Islam? Jenguk aja Pak. Dahulu Rasulullah SAW menjenguk seorang pemuda Yahudi yang sakit. Kemudian Rasul menawarkan Islam ke pemuda itu. Lalu pemuda itu berkata kepada ayahnya Bagaimana ayah? Kata ayahnya, tak arti saja Akhirnya dia bersyahadat Lalu meninggal Sehingga di sini menunjukkan Bolehnya menjenguk Walaupun non-muslim, Yahudi sekalipun Tidak apa-apa Apalagi itu tetangga kita yang non-muslim Sakit, jenguk Dengan harapan mudah-mudahan Dengan kita menjenguk Dia mau masuk Islam itu yang kita. Harap. Yeah. Bagaimana hukum wanita haid masuk masjid? Terjadi perselisihan para ulama. Umum kebanyakan ulama mengatakan wanita haid tidak boleh masuk masjid. Namun, bagi mereka yang mempelajari dalil-dalil pendapat yang mengatakan tidak boleh wanita masuk masjid, dia akan dapati hampir semuanya lemah. Tidak ada satupun dalil yang sahih yang bisa dijadikan pijakan. Pendapat yang saya condong kepadanya Wanita haid boleh mengusul masjid Dalilnya yang pertama bahwasanya di zaman Rasulullah ada seorang wanita Yang tinggal di masjid Hitam legam Dan dia suka menyapu masjid Dan disemukan dalam hadis itu Bahwa dia tinggal di masjid dia punya kemah dalam masjid Dan tinggal di sana Sedangkan wanita tidak lepas dari haid Yang kedua tidak ada satupun hadis yang sahih Yang bisa dijadikan pijakan Tentang tidak bolehnya Wanita haid Masuk masjid Adapun ayat yang mengatakan Illa abiris habirin Kecuali abiris habirin yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas dan Ibnu Masud, abirisabil artinya wanita sebatas lewat saja tidak duduk. Ternyata riwayatnya lemah karena dalam sanadnya ada mafia al awfi Justru penafsiran yang sahih dari mereka berdua adalah yang dimaksud dengan abirisabil musafir. Makanya tidak ada yang riak demikian pula hadis aku tidak halalkan masjid untuk apa wanita haid dan junub lemah bahkan bertabrakan dengan perbuatan banyak sahabat yang apabila mereka junub mereka duduk-duduk di masjid kalau mereka berwudhu. di banyak sahabat kalau mereka sedang junub mereka duduk-duduk di masjid kalau sudah berwudhu. sementara seringkali di para ulama mengkiaskan orang junub dengan haid karena sama-sama hadas besar. Baiklah, saya kira cukup sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat Mohon maaf bila ada kata-kata yang kita berkenan Dan benar itu semuanya dari Allah Yang salah itu dari kelemahan ilmu saya Subhanallah bihanlik Asyadu wa la ilaha ilaha Astagfirullah wa barakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh